seneng banget ketika aku tahu akan berduet dengan Ayah Musin Alatas. Gugup sih pasti. Bisa enggak ya aku tampil bagus dan tidak mengecewakan penonton? Terima kasih Ayah Musin telah mau berpartner duet denganku. Aku harap aku bisa menjiwai lagu ini dengan tepat. Ik yakin aku bisa beetje lagu ini dengan baik. What? Ini mana Lesti Canjur, dan Ayah Muksin Alatas. Tepuk tangan dong mana penunggu Lesti.